Baik Sekarang masuk pada pembahasan inti kita Yaitu Al-Asnaf Al-Zagawiyah Barang-barang yang Atau harta benda yang terkena Kewajiban zakat Apa saja Benda-bendanya atau harta-hartanya Saya kan Disebutkan syarat-syaratnya Sekarang langsung poin-poinnya Harta apa saja yang terkena kewajiban zakat. Di sini dalam tinangan yang umum terdapat perbedaan pendapat yang cukup panjang di dalam agama. Perbedaan itu dikarenakan perbedaan pandangan terkait dengan bebas, yaitu apakah harta harta yang terkena kewajiban zakat Yang disebutkan langsung Dalam nas dalil Bisa dikiaskan dengan yang lain Atau tidak Artinya Harta-harta zakat Itu Poin-poinnya Macam-macamnya, ragam-ragamnya Sudah ada nas dalil Ayat atau hadis yang menentukannya Harta ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini terbatas. Yang menjadi soal adalah apakah dikiaskan dengan yang lain atau harta-harta lain -harta yang lain dikiaskan dengan poin-poin tadi -poin atau ketiga. Ini hilafanya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harta zakat itu tidak bisa dikias-kiaskan. Harus ada nas dalil khusus tentangnya Tidak ada maka tidak ada zakatnya Yang ada hujahnya Yang ada dalilnya para kewakit pun Adalah yang pertama Nakdain Nakdain Nakdain itu adalah alat bayar Yang dimaksudkan dengan nakdain adalah Emas dan perak Ini dengan kesepakatan para ulama. Mas terak barang yang terkena kewajiban zakat. Namanya naqdain. Yang kedua. Iyaladhhimatul an'am. Hewan-hewan ternak. Hewan ternak di sini meliputi Tiga perkara Dengan kesepakatan para ulama juga Yang pertama adalah Orta al ibil. Yang kedua adalah Al-Baqar Sapi, lembu atau kerbau Yang ketiga Al-Ghanam, kambing Baik kambing maiz Atau kambing bo'an domba atau rekan yang Jawa. Di gayah. Ini ketentuannya ialah antakuna saimatan. Antakuna saimatan. Hewan ternak tersebut dia makan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Dalam saimah. Baik makan langsung atau diambilkan oleh oleh pemiliknya, namanya saima. Artinya, sang pemilik tidak harus menanam makanan dia. Lihat dia makan secara bebas dari kilalang pembuangan di sekitarnya, baik makan langsung atau diambilkan pemiliknya. Kalau hewan tersebut makanannya harus ditanam oleh sang pemilik, dia punya sepetak tanah ditanami ilawang nanami rumput-rumputan untuk makanan hewan dia, maka hewan tersebut tidak terkena kewajiban zakat kemudian onta, sapi, kambing kemudian yang berikutnya adalah buah-buahan Pada buah-buahan yang disebutkan dalam naskinya terkait dengan masalah buah-buahan di sini adalah adzamr adzamr adalah kurma ini yang ada nasknya yang kedua Yang kedua, insyaallah kalau saya enggak salah ingat ifan adalah zabit. Naam. Kissis. Kissis -kis itu dari buah anggur, ya. Di ya, anggur nama ya. Ini yang ada hari ini Juga disepakati oleh para ulama. Forma dan kissis jadi. Kemudian pada khubub Biji-bijian, biji-bijian yang disepakati oleh para ulama ialah al-himpah syair. Himpah itu uh, biji gandum. Himpah atau bur namanya. Yang kedua namanya syair. Ini biji-bijian syair. Biji-bijian syair digunakan untuk talbina. Talbina ya bubur talbina atau kapsul talbina. Dia digunakan untuk uh, bubur atau digunakan untuk uh, minuman syair atau digunakan untuk tablet. Namanya biji-bijian syair. Barakulah. Ini yang juga disepakati oleh para ulama. Ada berapa semuanya? 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan sembilan, dua emas dan perak, tiga ontap, sapi, kambing, dua lagi kurma, zabit kesmis, dua lagi hempo dan syair. sembilan, sembilan ini yang disepakati oleh seluruh para fuqaha, tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan sembilan. Asnaf Zakawiyah ini. Sekarang, dijelas. Yang jadi masalah adalah, apakah bisa barang-barang yang semisal dikiaskan dengan ini, misal biji-bijian, meliputi semua biji-bijian, biji kopi, biji coklat, biji, itu biji lah ya, sawit biji. Jagung, biji. Hah? Beras, lali. Biji beras. Apa lagi? Kedelai dan segala macamnya. Apakah masuk semua biji-bijian dimasukkan dalam kategori hinta dan syair? Kira para ulama. Ada mengatakan masuk, ada mengatakan masuk. Terkait dengan buah-buahan, Apakah dimasukkan semua yang namanya buah-buahan di sini? Dimasukkan dalam kategori kurma dan zebit. Buah banyak lagi yang namanya buah ya, sangat banyak. Ini yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama kita. Apakah dikiaskan atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan dikiaskan, sehingga harta benda yang terkena zakat buah buahnya. Tapi intinya tadi, alat bayar Hewan ternak Biji-bijian, buah-buahan Alat bayar Dulu emas, perak, dinar, dirham Sekarang Mata uang Uang kertas Dan uang logam sedikit Dimasukkan Hewan ternak Ada lagi pergi, perginan emang Tada, hewan ternak cuma tiga itu hewan: unta, sapi, kambing, ayam, ternak ya. Terus kuda, ternak ya. <laughs> Dan sebentaranya ini panjang membahas. Namun yang rocih Yang rocih, Pendapat yang sahih barakallahu fiikum adalah bahwasanya harta-harta zakat itu yang ada di dalam nafsu-nafsu dalil saja tidak bisa dikiaskan dengan yang lain kecuali dengan dalil. Ta'iyib. Yep. Artinya ilahnya sama, sebabnya sama. Sifat yang pasti sembilan, emas, perak, onta, sapi, kambing. Kurma, zebib, bur, gandum uh, dan syair. Ini yang pasti. Syair. Jadi ya, ini yang pasti. Ya? Dibahas oleh para ulama masalah madu. Apakah ada yang namanya zakat madu? Jawabannya khilaf di kalangan para ulama. Yang rojib tidak ada zakat madu. Semua dalil, semua riwayat yang menjelaskan tentang bab itu uang, semuanya lemah. Dia benar-benar orangji. -benar yang ada saudakoh madu atau uang hasil penjualan madu. Ni zat madunya tidak ada. Apakah ada zakat mata uang? Tadi kata mas tera. Apakah ada zakat mata uang? yang ada sekarang ini jawabannya yang ini ada hampir semua ulama kita sekarang ini ulama masa kini hampir semuanya berpendapat ada ada zakat pada uang dikarenakan fungsinya sebabnya, jenisnya semuanya sama dengan emad dan perak sebagai alat bayar ini dimasukkan maka menjadi 10 sekarang dari sembilan, ketambahan mata uang dimasukkan dalam bagian emas dan perak nakdaid, dari sepuluh mata uang mata uang kertas ataupun mata uang logam pertanyaannya mata uang dimasukkan dalam e, kategori emas atau perak menggunakan nisotnya emas atau ke, nisotnya perak hilang di kalangan para ulama, tapi yang masyhur di kalangan para tokwa muslimin sekarang ini mata uang dimasukkan dalam kategori emas. Nisabnya, nisabnya emas. Bukan perak. Nih. Eh. Yang berikutnya, apakah ada yang namanya zakat tijarah? Zakat perniagaan. Jawabannya, khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas fuqaha menyatakan ada zakat tijarah disebut dengan uruf antijarah Zakat zakat tijarah yaitu segala sesuatu yang diperdagangkan. Segala sesuatu perkara yang mubah yang diperdagangkan yang, di, yang diperjualbelikan yang diperniagakan itu ada zakatnya. Tentu ada disyarat haul, ada ukurannya para qadhi. Zakat tijarah menggunakan nisabnya apa? emas atau perak? Jawabnya menggunakan nisbnya emas. itu yang masyhur di kalangan para fokohat. Atau nisbnya enggak langsung di perkara jangan nisbnya. Antum jualan apa ya pak? HP. Antum jualan kormen. Antum jualan apapun. Antum jual aqua jajan semuanya ya pak. Yang antum perjualkan dihitung. Nanti akan dibahas. Nanti akan dibahas Insya Allah terkait dengan perbincangan bicara. Ah, misal, ya. Berarti berapa ya kan? Sebelas Ketambahan, zakat Mata uang dan zakat Dicara menurut pendapat Fokoha, jubur Fokoha Mayulis awit-awitnya kita lagi. Selain ini Tidak dikiasa Sehingga yang namanya kopi Yang namanya kak, yang namanya coklat Yang namanya pati, tidak ada zakat yang namanya buah-buahan durian apa? enggak ada zakat. Yang ada adalah banyak-banyak sodakoh. Terutama ketika panen. Barakallahu'alaikum. Ini yang rajin insyaAllah. Dan besok akan kita kaji secara khusus. Masing-masing. Nesoknya berapa yang dikeluarkan daripadanya. Dikaji insyaAllah besok sore InsyaAllah. Semoga bisa diselesaikan dengan baik. Barakallahu'alaikum. Terkait dengan itu semuanya. Sebab masih ada pembahasan Terkait dengan Yesusnya berapa Kemudian siapa yang berhak Menerima Zakatnya Namanya Masarif Zakat atau Mustahab Zakat Silahkan dikasih insyaAllah pada kesempatan yang berikutnya Allah Ta'ala Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi Wa sahbihi wa muwalah Amma ba'du Ikhwan Afidin Azzaikumullah Kita lanjutkan Pembahasan inti kitab Zakat Perincian tentang harta benda yang terkena kewajiban zakat Dan nisabnya serta berapa persen dikeluarkannya Yang pertama kali disebutkan kemarin adalah Nakdain Alat bayar Emas Dan perak Tayyip sekarang yang kita bahas adalah emas dan perak. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimam Abu Dawud. Tirmizi, An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan dihasankan oleh Ibn Hajar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Ali bin Nabi Talib radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza kanat laka مئتا ترهم وحال عليها الحول ففيها خمسة تراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرونة دينارا Fa ya, iza kanat lak 20 dinar artinya apabila engkau memiliki 200 dirham dan sudah mencapai satu haul maka padanya ada zakat sejumlah 5 gram dan tidak ada kewajiban atasmu sedikit pun tentang emas ini hingga engkau memiliki 20 dinar bila kamu sudah memiliki 20 dinar dan sudah satu haul maka padanya ada zakat sejumlah setengah dinar Jelas ya. pada hadis ini, ya Allah, disebutkan tentang nisabnya perak dan emas. Kita mulai dari emas. Dalam hadis di atas nanti kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasannya Nisotnya emas adalah 20 dinar 20 dinar Itu sama dengan 20 mitkal Ini Takaran emas Sama dengan 20 mitkal Disebutkan oleh Para ulama 20 mitkal kalau menggunakan timbangan gram Maka sama dengan 85 gram Emas 24 karat Sama dengan 85 gram Emas 24 karat Atau sama dengan 97 gram Emas 21 karat Atau sama dengan 113 gram Emas 18 karat Emas itu kan Ada karat-karatnya Ada yang 24 Itu yang paling bagus Yang pertengahan 21 karat Yang paling rendah 18 karat ribuannya. Tentu harganya berbeda-beda. Kayak nah, gitu ya. Nah, ini kita pakai yang 24 karat. Hah? 24. Baik, nilai nisabnya emas adalah 20 dinar sama dengan 85 gram emas 24 karat. Ini batas minimal nisab. Ketika sudah mencapai 85 gram Maka padanya ada yang namanya yang namanya nisfu dinar, separuh dinar. Kalau 20 dinar dikurangi separuh dinar itu berarti berapa persen ya? Sekitar 2,5 persen atau seper 40-nya. Nah, Seperempat puluhnya Maka dari 85 gram Antum keluarkan 2,5 persennya Dalam bentuk nominal uang Nah ini Jadi itu saja Bekakulator kalkulator. Nah, iya Sekarang Antum Memiliki emas Betul-betul persis 85 Gram 24 karat Diambil Seperempat puluhnya Ketujuhnya berapa ya Ya, baku atarnya. Lebih gampang lagi para kelasikum antum nominalkan dengan uang sekarang Dikeruskan dengan rupiah Sekarang berapa harga mas? Perkiraan Masya Allah Ini yang ini balik Kalkulator siapkan ya 547 ribu sekarang, Taib, antum kalikan 85 sama dengan kalkulatorin bigi berapa? Empat juta empat ratus ribu. Taib, ketika antum sudah mendapatkan sekian, antum harus mengeluarkan dua per lima Berapa? Dua puluh persennya, ever? 2,5 persen daripada keti dari sumur. Ini pakai kalkulator. Berapa? 1 juta. 162 ribu. al pakai kalkulator ya. Ini matematikanya. Gak iso kayak kita orang ini. Langsung kalkulator. Itu minimal. Baik, anggap ada orang memiliki setengah kilogram emas 24 karat Setengah kilo sama dengan berapa gram? Setengah kilo sama dengan berapa gram? 500 gram Misal, Masya Allah ya Bonya, dia memiliki 500 gram emas Masya Allah maka dia keluarkan 1/40-nya sama dengan berapa gram 12,5 gram nanti antum uangkan 12,5 dikalikan 470.000 sama dengan 5.875.000 Hah? Iya Kak Mungis ya. 5 albih pakai kalkulator. Intinya itu nisabnya emas dan 2,5% dari total emas yang anda miliki itu zakatnya. Paham soalnya? Mudah-mudahan Ada kun zakatnya perak. Disebutkan dalam riwayat tadi zakat adalah nisabnya nisabnya perak adalah 200 dirham. 200 Dirham dari emas murni. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan. Laisa fima duna khamsa ti'awakin minal wariki sadaqah. Tidak ada sadaqah. Perak yang kurang dari lima awak. Lima awak sama dengan dua ratus dirham. Sama saja ya Pak. Tapi berapa perhitungannya dengan yang namanya gram jawabannya para kelas hikm 200 dirham atau 5 awak perak sama dengan 595 gram perak murni 595 gram perak murni di sebelumnya tadi Terkait dengan berapa yang dikeluarkan Kata Rasul Kalau kamu memiliki 200 dirham Maka padanya Ada zakat sejumlah 5 dirham Berapa persen? Ah 200 Dibagi 5 Berapa ah. yang? 5 dirhamnya sama dengan 2,5 persen Atau seper Empat puluhnya. Kalau sekarang 595 gram perak, Antum kalikan dengan kurs perak sekarang. Berapa harga perak? Berapa harga perak sekarang? <tuh> nah, itu mikirin mas saya. Nah, kalau perak sangat murah sekarang ini, jauh murah banget dibandingkan dengan yang namanya emas, tapi mengatakan kisarannya hanya puluhan ribu, satu gramnya itu lima ribu, tujuh ribu seluruh ribu ya anggap, sekitar ilustrasi, anggap satu gram perak sama dengan sepuluh ribu antum kalikan lima ratus sembilan puluh lima sama dengan lima juta sembilan ratus lima puluh ribu Keluarkan 2,5 persennya. Sama dengan? 148 ribu rupiah. Baranglah itu. Lebih sedikit daripada emas. Almuhim Antum lihat gramnya. nisab minimal. 595 gram. Lalu Antum kurskan dengan harga perak sekarang. Keluarkan 2,5 persennya. Pakai kalkulator. Ketemu? Keluarkan sejakannya mengeluarkan zakat bisa dalam bentuk emas atau perak atau bisa dalam bentuk nominalnya dari mata uang yang ada BaarakallahufiKum Pak Emron Azawalai kemudian yang ditambahkan kemarin dari emas dan perak adalah mata mata uang dibahas kemarin mata uang menggunakan nisab berapa ya nisabnya nisabnya emas Nisabnya emas Mata uang sekarang Juga terkena kewajiban zakat Menggunakan nisabnya emas 8, eh, 85 gram Tadi Dikalikan 4547 Sama dengan 46 juta sekian Dibulatkan 47 juta Oke eh. Ketika Antum memiliki Uang sejumlah 47 juta Antum tunggu Satu haul Ketika sudah sampai haul Ternyata uang Antum Seperti itu Atau lebih daripadanya Maka total uang yang Antum miliki Dikeluarkan 2,5% ya? Ada orang Masya Allah Memiliki uang 47 Ditunggu sampai satu haul Begitu haul tiba Uang dia 50 juta Uang dia 50 juta Berapa sakatnya? Berapa sakatnya? 50 juta 2,5% dari 50 juta Sama dengan Sama dengan 1 1 juta 250 ribu rupiah Nah kalau Pak Mol ini punya 100 juta Berapa itu Pak? Antum punya uang 100 juta ini Pak Berapa harganya uh, Pak? 2 juta 500 Masya Allah Nah Mas nah, ini punya 1 miliar 25 juta Terus Antum baik kalkulator Intinya perhatikan baik-baik apa namanya nisab minimalnya kemudian eh pokok 2,5% sebagai zakatnya di kalkulasi e, dihitung dari total semua harta yang dimiliki barakallahu. Nah, untuk emas, perak dan mata uang barakallahu fikum ada nisabnya, ada haulnya ya, ada nisabnya, ada haulnya. Kemudian Yang berikutnya Mata uang itu jenis sendiri Emas jenis sendiri Perak jenis sendiri Tidak bisa digabungkan Antara emas dan perak Tidak bisa digabungkan Antara emas dan perak Dikarenakan Rasul Rasulullah SAW membedakan Dalam agama ini Emas sendiri, perak sendiri juga tidak digabungkan antara mata uang dengan emas atau dengan perak Bapak Nekwan baik, yang menjadi pembahasan sekarang ini adalah apakah mata uang dengan ragam mata uang yang ada sekarang ini, dihitung satu ataukah masing-masing kita punya mata uang rupiah Ip. Kita sudah punya mata uang dolar Kita sudah punya mata uang real atau lagi yang ke Singapura Dolar Singapura atau lagi yang ke Malaysia Ringgit Malaysia Nah apa lagi Dia punya itu semua apa Rupiah punya, dolar punya Singapura punya, ringgit punya Real punya Apakah digabungkan jadi satu ataukah mata uang itu sendiri-sendiri rupiah jenis sendiri Rial jenis sendiri, dolar jenis sendiri apakah jenis satu mata uang jawabnya jawabnya bisa digabung apa anda itu jawabannya nah, jawabannya bisa Barakallahu Sehingga ketika antum misalkan memiliki uang rupiah 25 juta belum nisab. Tapi antum memiliki dolar 2000 dolar. Berapa kurusnya sekarang? Anggap 13.000. 2000 sama dengan 26 juta. Digabung dengan 25 sama dengan 51 juta. Mencapai nisab. Antum punya ringgit 1000 ringgit. Satu ringgitnya sekarang di empat ribu ya Allah harga pesawat. Antum memiliki berapa? Ya apa sih? Seribu ringgit dikalikan empat ribu sama dengan empat juta harga itu ya Antum memiliki? Ah sepuluh ribu rial. Ya Allah rial Saudi sama kan dengan ringgit empat ribu memiliki uang 40 juta. 51 455 90 juta. Jadi kan satu. Nah, yang dikeluarkan rupiahnya atau realnya Jawabannya total semua uang yang antum miliki. Ketika antum sudah mencapai mencapai nisab dan satu haul dari semua mata uang tadi keluarkan 2,5%-nya dari uang itu. Dari total uangnya ada. Balikkan. Baik, terkait dengan masalah uang yang dizakati satu, uang yang ada di tangan kita, dompet, ATM, rangkas Dua, piutang-piutang kita yang diharapkan cair. Itu dia, Pak. Baik. Kemudian salahkin. Hmm. Cek, cek. Yang resmi, cek-cek ya, yang resmi atau punya cek, ceknya bukan cek kosong, cek berisi resmi. Jika antum cairkan saja Itu semuanya dihitung. Kemudian, uh, assalamualaikum, saham-sahamnya antum, antum investasi. Antum investasi, investasinya itu bentuknya adalah uang. Saham uang bukan saham barang. Itu juga dihitung barakah itu. Ya investasi jalan, muter. Itu bisa dihitung barakah itu. Sehingga total semua tadi Jadikan satu, antum eh uh, uh, nisabnya diperhatikan, satu haul dikeluarkan 2,5%-nya barakah. Nah, saya bagaimana kalau kita punya punya utang? Kita punya uang 100 juta, ada yang di tangan, ada yang piutang, ada yang invest segala macam. Tapi kita punya hutang 60 juta. Hm, ini apa ini? Apakah sudah menjadi nasab? Wah, teman-teman lemas lemas lupanya ini, kalau yo-loyo berbanyain. Hah? Ya, Kenapa kok belum? Hah? Ya, ya, ya, ya. Pertanyaannya, apakah hutang itu harus didahulukan ataukah kita hitung sekalian untuk dizakati? Ya, Jawabannya, hutang lebur anti hutang loh ya. Kita utang sama orang lain. Kita punya uang 100 juta. Tapi kita hutang orang lain 60 juta. Bayar dulu ataukah nanti zakat dulu? Hah? Yakin? Yakin ya? Bayar dulu. Namanya itu dipotong hutang-hutang -hutan kita. Dari semua total uang yang ada itu antum potong terlebih dahulu untuk hutang-hutang kita, untuk membayari hutang-hutang kita para keluarga. Baru sisanya berapa Lihat, apakah mencapai nisab Ataukah tidak Kalau mencapai nisab Ditunggu satu haun, dikeluarkan Kalau belum, maka belum terkena Wajiban nisada Barakallahu'alaikum Pada tanggal Satu romobon Misal, kita memiliki Uang sejumlah 100 juta Sudah terkena nisab Nunggu apa ini dong? Nunggu haun Ternyata pada bulan rojat Kita beli mobil Evalia second Harganya 60 juta oh, Kemurahan Evalia 80 juta hmm, Second Evalia 80 juta Begitu masuk Ramadan Tahun berikutnya Uang kita menyisakan 20 juta Apakah kena kezakat? Hah? Kenapa? Kenapa? Hah? dikarenakan ketika menuju haul sampai haus sudah kurang dari nisabnya maka tidak kena zakat. Sehingga ada nisab ada haul. Barakalawwifikum. Ya masing-masing Allah maha tahu niatnya sendiri-sendiri. Ada orang yang wah itu di zakat nak zakat, kira-kira sudahlah tak belikan apa gitu loh, supaya di bawah nisab tidak kena zakat. Allah maha tahu atas segala sesuatu yang ada di hati kita masing-masing. Kalau itu normal labas. Tapi kalau direkayasa, ini, wah kena zakat ini, opo punya fulus 250 juta. Ya. Ini 50 juta itu sudah kena zakat ini. Opo carane yo? Op? Hah? Ah dipikir-pikir wah repot iki. tanah di Pondok Genah iki, kan? ha. Beli tanah jebet tanah kanggo zakatnya. Wah masih sia-sia susutai. Oh, bagaimana ini ya? Nah, Allah Taala. Itu rezeki Allah Mahatam. Sehingga mestinya antum tanda bahagia ketika bisa mengeluarkan zakatnya. Ketika itu mengeluarkan zakat itu ibadah yang paling abbas, yang paling mulia yang kita bahas kemarin. Arab nah, lain. Ta'iyat ini terkait dengan masalah zakat emas, zakat perak. Dan zakat mata uang Barakallahu fikum hmm. Yang berikutnya Yang berikutnya ialah zakat hewan ternak disebutkan kemarin yang namanya hewan ternak adalah onta, sapi, dan kambing kita mulai dengan yang namanya onta, sebelum dibahas para keluarga, saya ingatkan kembali, bahwasanya persyaratan hewan ternak itu terkena hukum zakat, yang pertama mencapai nyesop, yang kedua satu haul dan yang ketiga jangan lupa Antakuna sa'imakan Hewan ternak itu Hewan ternak sa'imak Yakni dia Sepanjang tahun Atau mayoritas selama setahun Dia makan dari Rumput-rumput yang liar Dari ilalang Ilalang yang liar Dan hewan itu Dipersiapkan untuk Pembang disiapkan untuk, uh, untuk kembang biak jadi perlu dipahami terkait dengan hewan ternak ini ada macam-macam yang pertama ialah sa'imah tadi sa'imah yang mayoritas makanannya dari rumput-rumput liar dan dipersiapkan untuk dikembang biakan ini ada zakatnya yang kedua namanya ma'lufah Ma'lufah Yang namanya ma'lufah adalah hewan ternak Yang mana pemiliknya Harus membeli makanannya Membeli Makanan untuk dia Atau dia harus menanam khusus Makanan untuk hewan Tadi Yang ini tidak ada zakatnya Walaupun dipersiapkan untuk kembang dia Namanya ma'lufah Untuk ternak zakat Faham salah ya Saya akan nantum ternak kambing tidak ada rumput di sini bro. Antum harus beli rumput Jauh di sana Atau antum harus menyiapkan sepetak tanah Tanam rumput Untuk makanan kambing tadi e, Kambing tersebut Namanya ma'lufat Dia tidak ada zakatnya Yang ketiga Namanya amilah Hewan-hewan ternak yang dipekerjakan Seperti Ontah Dipekerjakan untuk akad barang seperti ha, sapi untuk mengambil air dan semisalnya ini jumhur ulama berpendapat dar zakatnya jumhur ulama mengatakan dar zakatnya yang e, keempat hewan-hewan yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan hewan ternak yang dipersiapkan untuk diperniagakan diperjualbelikan yang ini masuk dalam kategori zakat tijaro, zakat perniagaan. Barakalallahu fikum. Wabeyisalah Jadi syarat yang penting diperhatikan, hewan ternak yang termasuk terkena zakat harus saimah. Apa saimah? Mayoritas makanannya sepanjang tahun adalah rumput liar, ilalang liar, dan dipersiapkan untuk kembang. Ia, ya. tadi. Ketika terpenuhi, maka dia termasuk hewan yang kena zakat. Hey, kita mulai dengan yang namanya onta. Kata Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu RA. Kata Rasulullah SAW. Laisa fima tuna khamsati zawdim minal ibili sadakah. Tidak ada sodakoh pada onta yang kurang dari lima ekor. Tidak ada sodakoh ngar zakat pada onta yang kurang dari lima ekor. Barulah itu. Kemudian disebutkan dalam hadis al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kitab yang ditulis oleh Abu Qasim Siddiq radhiyallahu anhu di dalamnya ada perincian perincian zakatnya hewan ternak saya imla atau bagaimana ya Evan nggak mungkin saya bacakan riwayatnya langsung saja lalu dimulai apa nggak usah nah yang ringkas ini ada ada bagiannya nih nah sudah dimulai ini ontah ya Allah ontah Bilangan satu sampai empat ekor Tidak ada zakatnya Karena minimal harus lima Lima ekor sampai sembilan ekor Lima sampai sembilan Zakatnya satu ekor kambing Sepuluh ekor sampai empat belas ekor Zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor sampai 19 ekor. Zakatnya 3 ekor kambing. 20 ekor sampai 24 ekor. Zakatnya 4 ekor kambing. Eh. Ya. Masih apa, apa cukup? Ini dihitung sampai Enam seratus Masya Allah ya Sampai dua ratus Sembilan ekor Ya Nah Jangan dikira kambing semua enggak. Berikutnya Dua puluh lima ekor Sampai tiga puluh lima ekor Zakatnya Satu ekor Bintu Mahal Satu ekor Bintu Mahal. Bintu Mahal itu onta betina genap usia setahun masuk tahun kedua. Namanya Bintu Mahal. Eh, onta betina genap setahun, usianya genap setahun, masuk tahun kedua. Tidak ada kelas itu. Di 25 ekor sampai 35 ekor itu zakatnya satu ekor bintu mahal. Bukan kambing, satu ekor bintu mahal, satu ekor anak, nah, satu ekor panas, satu ekor unta betina umur setahun masuk tahun yang kedua. Ini lanjutin. Anda pikir mau yang ya apa namanya? Lah ya yang punya sekian banyak ekor, siapa maju cukup, nah ya, selebihnya lihat pada bagian-bagian yang disebutkan oleh para ulama nisabnya hmm. nisabnya sapi disebutkan dalam hadis. Riwayat At-Tirmidzi wa Abu Dawud dan Nasai ibnu Majah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahasanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal ketika kiamat beliau mengatakan, "Wa amarani an ahuza min al bakkar min kulli arba'in musinnah." وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعَةً Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan saya untuk mengambil zakat sapi setiap 40 ekor setiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor musinah sementara setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 tabi ah, atau 1 tabi'ah Nah, kalau gitu, perinciannya. Kan? Untuk sapi ini minimal 30 ekor baru ada zakatnya. Perhitungannya, 1 sampai 29 ekor tidak ada zakat karena belum mencapai nishab. 30 sampai 39 ekor ini zakatnya satu tabi'ah Atau satu tabi'ah Tabi'ah itu ikhwan, Sapi yang berusia Satu tahun Tabi'ah Atau tabi'ah Sapi usia setahun Itu 30 sampai 39 ekor 40 Sampai 59 ekor Ya, 40 sampai 59 ekor Zakatnya adalah Satu musinah Musinah Sambi berusia Dua tahun yes. Jangan lupa ya Setiap 40 ekor satu musinah Setiap 30 ekor Satu tabiah Itu koedahnya Satu sampai dua sembilan 30 sampai tiga puluh sembilan Satu tabiah Empat puluh sampai lima puluh sembilan Satu musinah Sekarang 60 Sampai 69 Berapa zakatnya Per tiga puluh ekor satu tabiah Per empat puluh ekor Satu musinah Sekarang enam puluh ekor Berarti dua tabiah Dua ekor sapi usia setahun Tujuh puluh sampai Tujuh puluh sembilan ekor Ini satu tabiah Dan satu musinah Satu tabiah Dan satu musinah 80 sampai 89 ekor ini dua musinah sebab per 40 dua musinah 90 sampai 99 ekor sama dengan tiga tabiah dan 100 sampai 109 ekor sama dengan dua tabiah dan satu musinah kaidahnya per 30 ekor satu tabi'ah per 40 ekor satu musinnah maka disesuaikan keadaannya tammi hadza mafhum demikian seterusnya pada kelipatan yang berikutnya antum hitung per 30 ekor satu tabi'ah zakatnya per 40 ekor sama dengan satu musinnah ngerti? Nah sekarang kalau ada orang yang memiliki 120 ekor sapi, Atau pilih yang mana? Mau memilih 3 musinah atau ke 4 tabi'ah? 120 itu kan Bisa dibagi 3 Bisa dibagi 4 yeah. Per 40 Berarti 3 ekor musinah Per 30 Berarti 4 ekor tabi'ah Mau 3 musinah atau 4 ekor tabi'ah? Ah jawabnya, ya silakan saja. Yang penting eh, sesuai dengan ketentuan yang disahkan dalam hadis. Tiga ekor musinah, ya sedang hadir empat ekor sapiyah jika iya. Harap Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ada orang punya dua ratus ekor sapi. Berapa zakatnya? Mungkin tak ya? Dua ratus dibagi tiga. Jawabannya Hah? Mungkin enggak 200 dibagi 30 Enggak mungkin Mungkin enggak 200 dibagi 40 Jawabannya mungkin Berapa? 5 Maka dihitung per 40 satu ekor musinah Berarti 5 ekor musinah Itu cara gitu Paham Pak. Paham ini Paham ini Mungkin Ada <tuh> orang punya Sapi 150 ekor Berapa saya katakan? Musina atau katabi ah? Mungkin kan dibagi empat? Nah mungkin Mungkin dibagi tiga Per tiga puluh ekor Satu katabi ah Satu lima puluh Dibagi tiga sama dengan Lima Lima ekor katabi ah Demikian cara ngitungnya. Saya faham ya Per Tiga puluh Satu ekor katabi Sapi umur setahun Per empat puluh ekor satu musimnya sama dengan sapi umur dua tahun demikian harusnya zakatnya kambing disebutkan dari hadis Anas bin Malik tadi tentang suratnya Abu Kharositik radhiyallahu anhu dan juga dengan kesepakatan para ulama bahwasanya yang namanya kambing meliputi kambing jawa dan kambing bindu nah eh, komindo oh <gambungan> coba digabung di menjadi satu ada masalah ya dengan kesepakatan para ulama disebutkan para khalifah bahwasanya nisab minimal kambing adalah empat puluh ekor minimalnya empat puluh ekor dengan ketentuan setiap Tiga ratus ekor Setiap eh, Ketika mencapai jumlah Tiga ratus ekor Per seratusnya Per seratusnya Satu ekor kambing Ini pendapat jubur ulama Berhitungannya Satu sampai Tiga puluh sembilan ekor Tidak ada zakat. 40 sampai 120 40 sampai 120 Ini satu ekor kambing zakatnya. 121 sampai 200 ekor Zakatnya dua ekor kambing 201 201 Sampai 339 Tiga ekor kambing Empat ratus Sampai Empat ratus Sembilan purus sembilan Empat ekor Lima ratus sampai Lima ratus Lima ratus Lima ekor Jadi Setiap Kalau sudah melebihi 300 ekor perhitungannya Per seratus Paham ya Setiap seratus ekor sama dengan 1 ekor kambing Zakat Kemudian sama ya 1 sampai 30 sebenarnya gak ada 40 sampai 120 1 ekor 21 sampai 200 dua ekor. 200 sampai 300 sekian Lebih sekian Sama dengan 3 ekor Begitu lebih dari 300 Per 100 nya 1 ekor kambing Antum punya kambing 1000 ekor Zakatnya 10 ekor kambing dengan seluruh Masya Allah, Allah Terkait dengan masalah zakat Buah-buahan dan zakat biji-bijian Ini disebut dengan Zira'ah Untuk Zakat-zakat yang terkait Dengan zira'ah pertanian Baik buah-buahan atau tak biji-bijian Di situ Tidak ada haul Yang ada hanya nisab Dan langsung dikeluarkan Ketika panen Ketentuannya Ketentuannya Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatil ma' wal uyun aw kana 'athriya al-'usr wa fi ma yang diairi oleh langit ini curah hujan atau mata air atau asari. Ala asar adalah asar air tak rock asar yang terkena air hujan atau yang tersirami oleh sungai dengan tanpa uh, memberikan pengairan. Yang semacam ini terkena 10% peratus. Next apa? Iya sepuluh peratus, sepuluh, sepuluh, sepuluh, Seper sepuluh, ya Allah Nekat sepuluh tak? Sepuluh persen Adapun yang di Airi dengan Air yang diambil oleh Unta, Ia dengan biaya Maka Separuh daripada Sepuluh persen Sama dengan Lima persennya Seper dua, separuh lah Seper dua puluh Sama dengan lima persennya itu ketentuannya, khan para kluh. Nam, itu ketentuannya para kluh fikum. Nam, adapun terkait dengan masalah nisabnya, itu kan yang dikeluarkan. Adapun terkait dengan masalah nisabnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah bersabda Laisa fima Duna khamsati Ausukin sadakah Baik Kata Rasulullah SAW Tidak ada sadakah Pada Pertanian yang Hasil pertanian yang kurang dari Lima wasak Disprend dalam lafaz yang lain dalam sahih Muslim dari hadith Abu Sa'id Al khudri radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi habbin wala tamarin sadaqah hatta yablugh khamsata awsak jika ada pada biji-bijian atau buah-buahan sedekah sampai mencapai lima wasak Naam sehingga nishabnya itu adalah lima wasak Berapa 5 wasak? 1 wasak Sama dengan 60 soh 1 wasak itu sama dengan 60 soh dengan sohnya Nabi Berarti kalau 5 wasak Sama dengan 60 dikalikan huh? Dikalikan 5 Sama dengan 300 soh sama dengan 300 sah Para kalau menggunakan timbangan gram diperkirakan ini pendapatnya Syekh Ibnu rahimahullah dalam kitab beliau Majalis Ramadan diperkirakan para ulama klasikum 6 uh, 300 sah sama dengan 612 kilo. 612 kilo. Ini untuk ukuran biji-bijian yang bagus. 612 kilo. Karaklah itu. Itu berapa... Kintal itu Hah? 6 kintal 12 kilo Belum ton ya Belum ton Tapi sudah setengah ton Iya, 6 kintal 12 kilo Itu nisabnya. Kalau sudah mencapai sekian atau lebih Maka dari semua total yang ada Kalau dia dengan Perairan biasa 10 persennya, kalau menggunakan biaya 5 persennya, anggap dia memiliki sekitar 7 quintal. Sama lampau ini sob ya, 7 quintal dikeluarkan 10 persennya sama dengan sama dengan sama dengan 70 berapa? 70 kilo. Nah, sama dengan 70 kilo parakulah itu. Kalau menggunakan biaya maka dikeluarkan 5%-nya sama dengan sama dengan 35 kilo. Separuhnya ya Pak. 70 separuhnya 35 kilo. Nah, alhamdulillah dikeluarkan 10 untuk yang uh, tanpa biaya 5% kilo persen, eh, 5% persen untuk yang menggunakan biaya. Itu langsung dikeluarkan ketika panen, ketika untuk mencapai stop dan uh, menc mencabani shab langsung dikeluarkan saat dia panen. Itu terkait dengan masalah zat atau ziroah. Ya. Kemarin yang dipas ada empat saja. Forma zatib yesmis, kemudian bur biji gandum, kemudian syair biji bijian syair. So sempat Evan. Es ya. Ya, Kalau yang kurangan. Berapa yang kurang? Apa yang kurang? Zakat Zakat dijarah Mata uang emas, perak sudah Ontah sapi kambing sudah Kemudian pertanian meliputi uh, Korma Kismis uh, Biji gandum Kemudian syair Berarti yang belum Pak Zakat dijarah Mau dibahas? Ya, sudah faham pertemuan terakhir. Masyaallah. Baik, sekarang terkait dengan masalah zakatut tijarah. Zakat tijarah ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah ada yang namanya zakat tijarah atau enggak ada zakat tijarah? Jawabannya barakallahu fikum, jumhur fuqaha Mayoritas ahli fiqh berpendapat ada zakat di Ini Nijmuhur. Sebagian ulama mengatakan tidak ada zakat di Ini pendapatnya Abu Huryyah, pendapat Ibn Hazm, Shoukani, Syedig Hasan Khan, Jiradzikan Alshukul Albani, rahimahullah, dan sejumlah ulama sekarang ini barakallahu fikum. Nah kita kaji zakat tijarah menggunakan pendapat jumhur. Begitu ya? Pendapat yang kedua enggak ada. Kalau enggak ada, enggak apa yang juga dibahas? Nah, Maka yang kita bahas perhitungan zakat tijarah menurut pendapat jumhur fokwa uh, terka, ter, terkait mana yang rasul fobol atau antum, antum, antum kaji. Kalau antum merasa yakin ada kaji, cara cara mengeluarkannya. Antum yakin dah ada kaji supaya antum tahu ilmunya. Para nah. Terkait dengan zakat tijarah, maknanya adalah pengertian zakat tijarah adalah ma yu'addu lil bai'i was syira' bi Segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual-beli. Dengan tujuan mendapatkan laba. Segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual-beli. Dalam rangka untuk mencari laba atau keuntungan. Berarti meliputi segala sesuatu. Ada yang dikualikan? Hmm? Tidak ada ya Segala sesuatu Harakallahu hikm Masya Berarti antum jual apapun Kalau niatan antum untuk jual beli mencari Untung mencari laba Maka masuk dalam kerangka zakat Tijaro Tayyip Apa saja Yang harus dihitung dalam zakat tijaro itu Ini penting gak eh, ya kawan yang dihitung yang pertama Yang pertama ialah Raksulmal Model Dihitung ke mana? Model Yang kedua Al-Arbah laba untuk keuntungan. Yang ketiga al-mutakharrat. Barang-barang yang disimpan yang siap diperjualbelikan. Ada kemarin yang ketiga nih, Pak. Barang-barang segangan yang ada di rumahnya Antum, yang di gudangnya Antum, tokonya Antum, yang siap dipersiap belikan. Kemudian, yang keempat adalah Binajul Bawa'i'ah. Nominal, itu kima harga nominal dari barang-barang yang sudah dipasarkan. yang ke yang kelima piutang piutang yang diharapkan cair piutang piutang yang diharapkan cair halas ya begin nah, misal antum ini mau dagangan nih mau dagangan apa ini kita begin contoh ya pak Ya Allah dagangan baju jubah, Gitu ya, dah antum masuk ke dalam arena perniagaan baju. Apa kalau dibahasakan tekstil, eh apa namanya konfeksi, masya Allah. Nih. antum siapkan modal dagangan antum adalah misal. 10 juta. Antum kulaan. Ya, antum kulaan. Ambil barang, barang dari produsen. Antum kulaan sejumlah 8 juta. Barang ada di game di rumah. Ada barang yang antum drop ke agen-agen atau sub-sub-agen. Ada barang yang di etalase di rumah. Ada barang sudah laku. Uangnya antum pegang. Ais ya, Ini semua dihitung. Sisa modal 2 juta dihitung. Yang di etalase itu diperkirakan berapa? Yang dihitung harga beli, bukan harga jual. Paham enggak ya? Antum kuraan harga berapa ini? Jangan harga jualnya Antum. Kau kau menurut ya. Harga belinya. Berapa? Hitung. Yang beredar. Kan Antum itu punya nota kan. Ini Seperti ini sekian, sekian, sekian, sekian. sekian. Yang gitu ya. Itu berapa? Kemudian yang sudah laku. Ambil modal plus keuntungannya. hitung. Ada orang yang belum bisa bayar. Habis barangnya 30 potong, 50 potong. Dia belum bisa bayar. piutang. hutang. Orangnya bisa mencairkan utang tadi itu. D itu total semuanya berapa? Harap kalau gitu. Baiklah misalnya, ya? untuk zakat tijarah menggunakan nisabnya di mana? Ya? Menggunakan nisabnya emas sama dengan 85 gram emas 24 karat dikeruskan dengan rupiah sekarang sekitar 46 juta sekian, genapkan 47 juta. Itu nisab minimal. Dan zakat ijarot ada haulnya. Tunggu selama setahun. Tidak langsung, setahun. Kemudian dikeluarkan sebagaimana emas 2,5% dari total semua yang ada. Nah, misalnya ya, itu kan berkembang. oh, huh? Kulaan lagi, sebar lagi. Terus gitu, kemakan, kemakan, minum, segala macam. Itu dikeluarkan. Dikurangi terus ubah begitu tahun depan cek atau begitu sudah mencapai nisab ditandai jadi yang yang yang tepat begitu uangnya antum harta antum usaha antum mencapai nisabnya 47 juta tandai tanggal sekian nisab tunggu sawu begitu tahun depan ditotal semuanya Ketika masih mencapai nisopnya, atau lebih, dikeluarkan 2,5 persen dari semua koin-koin yang ada tadi. Ketika nah, itu harus totalan tiap tahun, yang jualan madu, yang jualan herbal, yang jualan baju, yang jualan amplang, yang jualan macam macem itu ada totalannya. Yang penting cek ketika sudah mencapai nisab, tandai tanggalnya. Ini bisa mencapai nisab setiap tahun per tahun di total. Barulah hukum dikeluarkan zakatnya 2,5% dari total semua yang. Paham sore? Nafhum. Kemudian, yang tidak dihitung dalam zakat tijarah atau yang dihitung itu semua antum angkut hewan. yang enggak dihitung. Satu, alat-alat transportasi. Hmm, misalkan antum ini insyaallah punya mobil box, punya truk, huh? yang biasa untuk angkut-angkut barang. -angkut itu truknya antum enggak dihitung. Paham ha, yeah. ya? Truknya antum enggak dihitung. Dikarenakan tidak ada zakat pada kendaraan. Yang kedua. Alat-alat produksi. Itu kalau antum memproduksi sendiri. Misalkan antum usaha amplang. Antum e, bikin sendiri amplangnya. Goreng sendiri. Angkat sendiri. Hah? Itu kan ada alat produksi yang gitu ya. Ada apa gak ada? Nah, ada mesin untuk Jiglet-jigletnya jiklip itu atau segala macamnya. Ya. Itu semuanya Alat produksi Tidak dihitung Dan, Yang dihitung adalah Barang yang sudah diproduksi Yang numpuk di gudang Yang dipasarkan Yang laku Tidak dihitung Alat produksi tidak dihitung Alat produksinya nah, Kalau misalkan dia nyimpan tepungnya Nah, pakai tepung gak kalau itu? Pakai ya Pakai tepung ya Dia menyiapkan ton-tonan tepung Dihitung gak itu? Dihitung gak? Dihitung gak? Jawabannya? Dihitung Itu bukan alat produksi Itu modalnya itu bikin amplang Nah, misalnya ya Nah, dihitung Yang kata alat transportasi Dan alat produksi Ini gak dihitung Apalagi karyawannya antum, jangan dihitung Yang saya menghitung Harga karyawan berapa juta Bisa ganti karyawannya, tidak Tidak diperhatikan misalnya Adama fuhuman barakullahi Lanjut Sudah selesai zakat jarak, nama apa lagi Yang berikut yang terakhir Terkait dengan Asnaf Zagawiyah Amustahikul Zagah yang berhak menerima zakat